Sebelum salam ditulis maaf ustad tema yang lalu. Saya hey. sudah 11 bulan saya nggak punya kerjaan tetap. Nafkah yang saya berikan ke istri sangat minim sekali. Keluarga istri meminta saya untuk pisah. Akhir-akhir ini istri juga sudah tidak tahan. Istri saya bekerja. Sebenarnya kami masih saling menyayangi. Istri saya masih cinta sama saya. Ustaz, gimana saya menyikapi masalah ini? Apa saya ikuti maunya istri dan keluarga? Saat ini istri saya lagi didekati pria lain yang lebih mapan dan kaya. Salahkah saya kalau memukul pria tersebut? Karena pria itu telah mengambil kesempatan dalam kesempitan rumah tangga kami. Ustad minta amalan atau wirid untuk melapangkan rezeki. Ini ada hubungannya sama temang, ini? Hah? Jawab atau enggak? Kasihan. Ya udahlah, kena malam terakhir ya. Yang pertama sekali, saya menyarankan anda saran dari laki-laki ke laki-laki prinsiplah dan jangan merendahkan diri di hadapan wanita maksudnya begini pada saat seorang wanita yang menjadi istri anda membutuhkan anda tunjukkan kebutuhan kita seribu kali daripada dia dia sayang, dia perhatikan, dia siap berkorban kita harus seribu kali lebih hebat daripada itu Laki-laki memang penaung. Tapi kapan dibalik? Kalau saya pribadi, kapan dia tidak butuhkan menunjukkan kebutuhan, saya 1000 kali tidak butuh sama dia. Untuk apa Anda merendahkan diri di depan seorang wanita yang kalau memang dia tidak bisa menjadi seorang istri karena kapan wanita sudah menyombongkan diri di hadapan laki-laki tidak akan ada wibawa sama sekali. Ini poin dulu dalam pembukaan. Dan selalu saya sarankan siapapun ikhwah Yang minta saran saya dalam masalah rumah tangga Yang paling pertama ini saya ucapkan Saya bukan menyuruh anda menjadi keras Bukan Tapi saya mengajak anda untuk punya prinsip dalam hidup Wibawa Pemimpin rumah tangga Dibutuhkan kita butuh Tidak dibutuhkan ya sudah Masih banyak gantinya Dia mau ganti laki-laki lain Silahkan ahlan wa sahabah Allah akan gantikan penggantinya yang lebih baik Dan itu harus bisa kita punya prinsip. Memang begitu. Kalau ini kita terapkan dalam kehidupan kita, kita akan sangat mudah hidup. Terkadang subhanallah ada pengorbanan berat. Berpisah dengan meninggal. Berpisah karena masalah dosa yang dilakukan oleh pasangan kita. Jelas haram. Kalau ada seorang istri hanya karena masalah suaminya kekurangan ekonomi mau berhubungan sama laki-laki lain. Wanita apain? Cinta itu pengorbanan, kasih sayang. Bukan hanya pada saat mampu kemudian disayang. Pada saat tidak mampu kemudian ditinggal. Subhanallah. Hati-hati hukum Allah subhanahu wa ta'ala berlaku. Akhawat, yang jadi istri, ikhwah, yang jadi suami, harus tahu pasangan kita itu punya Tuhan sebagaimana kita punya Tuhan yang sama. Dan Allah itu maha adil. Memang dalam kehidupan kita ada naik turunnya. Dan makna cinta adalah pengorbanan itu sebenarnya kalau hanya kita sanya kantongnya lagi penuh kemudian disuka sama istri pada saat lagi tipis lagi masalah kemudian dia mau berhubungan sama laki-laki lain nah min minzalik wanita apa ini kalau saya saya tidak naungin kalau saya saya nggak naungin kamu mau sama dia silahkan ahlan ah, no silahkan jalan kalau saya istri saya sangat tahu prinsip saya kalau kamu merasa ada laki-laki lain yang kamu anggap baik atau kamu mau ingin memasukkan pendapat keluargamu dalam rumah tangga saya sehingga kedudukan saya sebagai suami tidak didengar lagi silakan pilih keluarga kamu tidak ada masalah jadi, jadi jangan jadikan sebagai beban oh nanti kalau bisa saya hidupnya bagaimana saya melarat ini kenapa ini saya mati kalau nggak sama dia ya mati bener nanti gila kalau nggak nikah sama dia gila kalau siapa ini ini kenapa ini keluar dari bingkai hidup itu seorang muslim itu hidupnya mulia dia dihormatin, dia menghormatin dia dihina tinggalkan Allah SWT tidak menyuruh kita menghinakan diri, tidak boleh kalau wanita ini misalnya istri ini yang dikatakan tadi masih mencintai suaminya dia hanya sekedar minta kerja ya garis bawahi kalimat ini ya dia hanya sekedar minta kerja untuk membantu nafkah rumah tangga ahlan wasahlan, jempol nggak masalah Bagus itu. Sampai suaminya mapan, itu baik. Tapi dalam kondisi masih status istri punya hubungan sama laki-laki lain, naudzubillah min Mana kira, mana kecemburuan positif yang telah Allah perihara dalam diri kita nggak boleh. Pada saat seorang sahabat pulang ke rumahnya mendapatkan istrinya selingkuh dengan laki-laki lain, tidak disebutkan apakah berhubungan biologis atau tidak, tapi yang jelas sahabat ini sampai kaget masuk ke rumahnya temukan ada laki-laki lain. Dia bingung mau lakukan apa. Dia pergi ke Nabi Sallallahu Alaihi lalu berkata ya Rasulullah, saya pulang rumah istri saya lagi sama laki-laki lain. Maksudnya dia pandu saya. Saya harus buat apa nih? Apa yang terjadi? Subhanallah. Saat Rasulullah sahabat Nabi mulia menghaluskan pedang mengatakannya ya Rasulullah, kalau terjadi pada rumah tangga saya, saya akan penggal dua-duanya. Dua-duanya saya penggal nih. Tapi di sini ulama bilang saat ingin menghukum kalau terjadi pada keluarganya dengan penggal ini bukan maksudnya dia menghukum secara individu maksud saya maksudnya dia saya ingin terapkan hukumnya Allah dirajam dibunuh karena mereka sudah menikah dan berzina hukum Allah terapkan kemuliaan agama harus ada harus begitu seorang istri yang mau tinggal di bawah naungan kita sementara kita sudah berkorban di bawah terik matahari sudah bekerja sudah memilih dia dari sekian banyak wanita Kemudian dia mau berkorban, hormatin dia. Junjung dia, lindungin dia. Rangkul dia, gitu kan? Bela dia, memang harus begitu. Tapi kalau masih dalam naungan, kemudian sedikit himpit masalah ekonomi lalu berhubungan sama laki-laki lain, naudzubillah. Jangan jangan dipertahankan. Berbahaya sekali, gitu kan? Jangan Anda menjadi laki-laki lemah gitu. Saya kemarin ditelepon oleh dua orang sekaligus, subhanallah. Sahabat dekat telepon kepada saya laki-laki. Ustadz maaf mau ngomong sebentar. Baik silahkan. Ustadz saya ini istri saya pulang ke rumah ke kampung ayahnya ibunya karena alasan mengurus ayah dan ibunya. Akhirnya saya sama anak-anak ditinggal di sini sendiri. Setiap kali saya panggil pulang, dia bilang sudahlah saya nggak mau pulang. Kalau mau nikah lagi silahkan. Dia bahasakan begitu. Bagaimana sarannya Ustaz? Saya bilang nikah lagi. Dengan tegas saya bilang nikah lagi. Kalau tidak terbuka pintu fitnah, perempuan itu kenapa harus pilih orang tuanya? Tidak boleh secara syari, nggak boleh. Sudah menerima akad nikahnya seorang laki-laki, laki-laki itu yang di nomor kan di atas ayahnya. Nggak ada alasan. Kalau suami izinkan boleh urus orang tua. Kalau nggak bisa nggak diizinkan tidak boleh, nggak boleh. Bagaimana dia tinggalkan suaminya sama anaknya? Kaget itu saya katakan begitu. Iya bahkan sekarang hukum poligami sudah hak, sudah wajib bagi anda, nggak boleh wajib sekarang ini ragu mau melangkah, seakan-akan poligami, poligami itu dosa padahal dia ditinggal oleh istrinya, bagaimana bisa ini ada laki-laki seperti ini, nggak punya prinsip harus melangkah dia sudah dapat jawaban saya, dikasih ini ustad teman saya juga mau bicara, masalahnya sama lagi ustad istri saya tinggalkan saya, ustad kayak mau menangis, sebentar sebentar jangan pakai nangis laki-laki apa ini cengeng ditinggal wanita nangis subhanallah orang nangis itu ditinggal meninggal rasulullah s.a.w ketinggalan sholat subuh berjamaah itu nangis nggak jadi jihad, nah itu nangis ditinggal perempuan nangis la ilaha illallah Allah ciptakan perempuan lebih banyak daripada laki-laki, ini bukan menurunkan martabat perempuannya, artinya harus seorang pemimpin itu punya wibawa, nggak bisa kalau nggak akan dianggap reme nanti Istri itu dinaungin, dilindungin, dididik, diberikan haknya iya. Berikan berlipat-lipat penghormatan sebagaimana dia berikan satu penghormatan, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai menginjak martabat seorang pemimpin, enggak boleh. Akhirnya saya sampai bilang sama dia, "Ahi, ambil keputusan. Kamu mau balik sama saya berumah tangga di sini atau kamu pilih rumah orang tua kamu?" Oh, saya pilih orang tua, saya baik, saya cerajkan kamu sekarang. Assalamualaikum. Tutup telepon. Selesai. Cahal lama-lama. Cengeng sekali. Udah sujud sama Allah, oh, saya masih berat cintanya Allah. Ia bintah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini gampang dihilangkan dari hati. Sebagaimana dia datang, dia bisa keluar. Gampang itu. Subhanallah ya. Jangan terlalu mencintai dunia berlebihan. Kalau saran saya, Kalau istri anda ini tanya baik-baik kalau kamu bekerja hanya karena mau bantu nafkah rumah tangga sekarang ahlan wasahlan silahkan selama pekerjaan halal antar dia ke tempat kerjanya muliakan dia jaga jemput pada saat pulang anda pembelahnya begitu tapi kalau berhubungan sama laki-laki ada subhanallah suami depannya dia istrinya telpon laki-laki lain dan dia menerima itu mana ini dalam agama haram Allah haram itu hukumnya nggak boleh itu namanya the youth dalam agama Nabi S.A.W. mengatakan Allah melaknat dayyuth kata sahabat siapa itu dayyuth ya Rasulullah laki-laki yang tidak punya cemburu terhadap peranggaran agama yang terjadi pada istrinya gimana caranya enggak boleh dalam agama Islam gitu kan? makanya biasakan hati kita terisi dengan cinta kepada Allah sementara dan bukan cinta kepada manusia mencintai istri karena Allah yang perintahkan mencintai suami karena Allah yang perintahkan jadi semua karena Allah tidak ada kata-kata hilang tidak ada rugi kalau kita meninggalkannya Jadi ini hal mendasar yang saya tahu Allahu a'alam. Jadi sampaikan seperti itu. Kalau widit apa, saran saya adalah memperbanyak istighfar kepada Allah SWT gunakan momen musibah itu sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri dengan Allah taala Begitu. Ya.